Indonesia, seharusnya itu jadi ucap kebanggaan bagi kita semua. Tak malu mengaku kecuali kita telah berbuat salah dari hari ke hari kehidupan kita. Celakanya, kebanggaan kita memang seringkali rusak bukan karena kita tak mampu, tapi kita merusak dan mengkhianati Indonesia tercinta. Aku anak Indonesia seharusnya membuat kita berlomba-lomba Untuk memberikan sumbangsi mewarnai kehidupan dalam berbangsa bernegara Dengan warna damai yang penuh cinta kasih Kerja keras bukan hanya untuk diri Dan mengelurkan tangan berbagi Menguatkan yang lemah Mengangkat yang susah sehingga mereka yang terjatuh tak menjadi terpuruk, tapi punya harapan untuk maju. Aku anak Indonesia, merah putih daraku, kutumpahkan bagi negeri tercinta. Tak akan pernah berhenti untuk berkarya sehingga mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Tiap orang memandang, biarlah aku. Karena aku anak Indonesia Semoga ini bukan hanya cita-cita yang menggelora dan tersusun dalam kata Tapi terukir nyata di keseharian kehidupan kita Mari berhitung Memeriksa diri Sejauh mana kita berkarya dan berbakti Jangan pernah getar dalam menjalani hari-hari Supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak Indonesia yang penuh arti. Berjuanglah, banggalah, karena kita anak Indonesia. Berjuanglah untuk tanah tumpadara, bersama pasti kita bisa. Bersama saya, Bigman Sirait.